Banduk sama... itu tuh... Uh, baju gantinya. Jangan lupa dibawa ya. Iya Uma. Uh, aduh, ya. Hmm. Oh iya, obat merah sama plester sudah belum? Mm, udah kok. Hmm. Oh iya, Uma ambilin botol minumnya ya. Masih belum kan? <tuh> Uma kenapa sih, Anta? Kok kayaknya khawatir banget? Nusa, raket dulu ya, Uma. Nusa. En <laughs> dan Napa, Ma? Enggak apa-apa, sayang. Uma cuma mau bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Hmm. Terima kasih, Uma. Assalamualaikum. Eh mau ala ikusam semangat kan sa semangat bismillahirrohmanirrohim Kan ze die kan